Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Ya sekalian yang saya hormati Marilah kita mulai Kajian kita pada siang ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Akan kita bahas Kajian tentang Kunci Ampunan Dosa Diambil dari buku yang saya tulis Buku 195 Halaman kita pernah membahas pada pengajian beberapa waktu terdahulu Tentang apa itu dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran Itu ada istilah-istilah yang berbeda-beda Nanti dibahas di dalam buku ini Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran Untuk menyebut dosa dengan makna-maknanya Nah pada hari ini akan kita bahas apa saja yang menjadi kunci dari ampunan dosa itu Di dalam buku ini ada 63 sifat dan amal yang kalau kita miliki dan kita lakukan maka dosa-dosa kita itu khususnya dosa-dosa kecil itu akan diampuni secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja kita tidak membahas semua dari 63 itu kita bahas beberapa saja dengan waktu yang tersedia ketika kita berdosa kita ingin sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jangankan dari Allah kalau kita punya dosa kepada orang lain kita punya kesalahan pada orang lain kita pun ingin agar orang yang kita berbuat salah kepadanya dia mau memaafkan kita Apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Allah itu menghendaki siapa yang diampuni Dan siapa yang tidak diampuninya Ada orang yang diampuni oleh Allah Ada orang yang tidak diampuni oleh Allah Tergantung dirinya Bukan tergantung Allah sebenarnya Tapi tergantung pada manusianya Di dalam surat Ali Imran ayat 129 Allah berfirman: Lillahi ma'fi sammawati wa ma'fi alqar. Yufiru limayysha, wa yadzibu limayysha. Wallahu wabuurrahim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu punya Allah yang di langit dan di bumi. Kita itu cuma dititipi saja Kalau kita punya harta itu dititipi saja sebenarnya Kepunyaan itu kepunyaan Allah Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Tentu saja Allah itu menghendaki orang Untuk diampuni apabila orang itu Memenuhi kriteria Dari orang yang diampuni Kalau tidak diampuni Ya karena tidak memenuhi kriteria Bukan karena Allah itu Tidak sayang pada manusia nah, Ada sifat dan amal Bila kita miliki dan kita lakukan Akan menjadi kunci Ampunan dosa Namun tetap kita tidak menyepelekan dosa itu. Jangan suka menyepelekan dosa. Meskipun kata orang dosa itu dosa kecil. Memang dosa itu terbagi dua. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Kalau orang menyepelekan dosa yang kecil... Maka lama-lama dosa kecil itu malah menjadi besar. Maka dikatakan di dalam satu hadis la kabirata ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Tidak menjadi dosa besar suatu dosa bila disertai dengan istighfar. Jadi kalau orang habis berbuat dosa atau sudah berbuat dosa Maka dia bersegera memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar Dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan Bila dilakukan secara terus menerus Memang dosanya sih termasuk dosa yang kecil Tapi kalau dilakukan secara terus menerus Berkesinambungan dia berbuat dosa Maka apa yang dilakukannya itu nanti menjadi besar Tergolong dosa yang besar Ada 63 di dalam buku ini Kunci ampunan dosa itu Nah yang pertama adalah iman Jadi kalau kita beriman Iman dengan sebenar-benarnya Maka keimanan kita itu akan membuat dosa kita terampuni Ini disebutkan di dalam surat Al-Anfal Ayat 2 sampai ayat 4 Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wa jallat qulubuhum Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Bergetar di situ bisa kita pahami dia ada kontak batin dalam konteks penyebutan nama Allah. Nama Allah itu disebut dalam azan. Azan itu pertama kali menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa konteks azan memanggil orang untuk sholat? Kalau dia beriman, bergetar hatinya, mendengar panggilan azan, maka dia segera menunaikan sholat. Bahkan sedapat mungkin, terutama laki-laki dia memenuhi panggilan sholat dengan datang ke masjid, datang ke masjid. itu namanya orang bergetar hatinya disebut nama Allah. Wa izatul lihat aleim ayatu huzadat hukimana dan apabila dibacakan ayat-ayatnya ayat-ayat Allah bertambah kuat iman mereka. Wa ala robbihi biatawakaluh dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalaha wamimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Ulaika umul mukminuna haqqa mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang benar itu yang seperti itu. Sebab ada juga mukmin yang cuma mengaku mukmin, iman cuma mengaku iman, tapi tidak dia buktikan kebenaran imannya. Buktinya ada azan cuek aja, bahkan sampai dia tidak azan, eh, sampai dia tidak sholat. Nah kalau orang sudah menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, apalagi kata Allah, mereka itu akan memperoleh beberapa derajat di sisi Tuhannya. Apalagi, lahum magfiratun bagi mereka itu ampunan wa karim dan rezeki yang mulia. Jadi kalau dia beriman dengan sebenar-benarnya Maka dia akan memperoleh ampunan Dan rizki yang mulia Rizki yang mulia itu rizki yang halal Orang beriman itu tidak tergoda Untuk mendapatkan rizki yang tidak halal Jadi diampuni dosa-dosa orang beriman itu Satu contoh misalnya Umar bin Khattab dan banyak sahabat-sahabat lain Dulunya kan mereka kafir Mereka musyrik Banyak dosa yang mereka lakukan Minum-minuman keras Menyembah selain Allah Macam-macam banyak sekali dosa Tapi sesudah mereka beriman nah Maka keimanan itu Menghapus dosa-dosa Yang sebelumnya Itu iman Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 74 dan orang yang beriman berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Maksudnya orang-orang Ansar, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh Ampunan dan Rizki yang mulia Jadi beriman Berhijrah, berjihad Sesudah beriman Dia tunjukkan dengan hijrah Baik hijrah secara fisik Kalau memang dituntut begitu Seperti para sahabat harus Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ini tidak Tidak menjadi tuntutan mutlak Yang menjadi tuntutan mutlak Dari keimanan itu adalah Hijrah secara rohiah, hijrah secara rohani, yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka kata Rasul, al-muhajiru manhajara mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Sementara para sahabat di Madinah, mereka Menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Mereka memberi tempat kediaman Menyiapkan tempat tinggal Untuk sahabat-sahabat dari Mekah Dan memberi pertolongan Mereka berikan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya Nah itulah orang-orang yang benar-benar beriman Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia Di dalam surat Toha ayat 82 Dan sesungguhnya Aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat Beriman Beramal soleh Kemudian tetap di jalan yang benar Jaminan ampunan dari Allah kepada orang yang beriman Atau bertauhid disebut juga di dalam hadis Dari Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Ahmad ada seorang laki-laki tua datang kepada nabi Dengan ditopang tongkat yang ada di tangan Laki-laki tua pakai tongkat datang kepada rasul Dia berkata ya rasulullah Aku banyak melakukan pengkhianatan dan kejahatan Apakah aku terampuni? Apakah aku bisa diampuni? Beliau bertanya Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Apakah engkau mengakui bahwa Allah itu Tuhan Orang itu menjawab Ya benar Bahkan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Beliau kemudian bersabda Sesungguhnya Allah telah mengampuni Semua perbuatan kehianat dan kejahatan kamu Sebenarnya yang tercermin dari cerita ini Orang itu amat menyesali pengkhianatan yang sudah dilakukannya. Maka orang itu mau menunjukkan kualitas keimanannya dengan datang kepada rasul. Maka kalau beriman bertauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis tadi, di dalam ayat tadi, yang menjadi kunci ampunan itu adalah amal yang saleh. Maka sesudah kita beriman Harus kita tunjukkan dengan Amal yang saleh. Kenapa? Iman dengan amal saleh itu Seperti dua sisi mata uang Yang tidak boleh Dipisah-pisah Uang yang ada pada kita itu kan Ada gambar depan Ada gambar belakang Tidak ada uang yang Cuma gambar depan Gambar belakangnya blank Nah Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu disalah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Di dalam surat Al-Hajj ayat 50, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Jadi ini ayat-ayat yang senada membicarakan Kepastian Bahwa kalau orang beriman Dan beramal soleh Maka dia akan memperoleh Ampunan Bahkan nanti ada banyak Amal soleh Ada banyak amal soleh Yang kalau kita lakukan Itu secara otomatis Mengampuni dosa-dosa kita Sebagai satu keutamaan Misalnya sholat itu dalam bentuk sholat bahkan bukan hanya sholat, tapi menunggu sholat nah, menunggu sholat jadi kalau kita menunggu sholat itu kita diampuni dosa kita oleh Allah itu keutamaan dari menunggu sholat sebab bisa jadi ada orang lebih suka cepat Akhirnya dia sholat sendirian Sedangkan sholat berjamaah Ditunggu oleh dia Jadi menunggu sholat Berjamaah Maka di dalam hadis lain Diterangkan bahwa Menunggu sholat itu dihitung sholat Menunggu sholat dihitung sholat Jadi umpama Sholat yang kita laksanakan Cuma 5 menit Sholat kita cuma 5 menit tapi menunggunya 10 menit Maka kita Seperti orang yang Sholat 15 menit Hitungan sholat kita tuh sholat yang 15 menit Bukan sholat yang 5 menit Nah itu Itu amal sholat Ada lagi misalnya Orang pergi ke masjid Nah pergi ke masjid Itu juga dikatakan sebagai amal sholat Yang itu mengampuni dosa Sehingga dalam hadis diterangkan Ada di dalam buku ini Karena dia menjadi poin yang tidak kita bahas Pada kesempatan sekarang Kita itu kalau melangkah ke masjid Maka satu langkah Mengangkat derajat Satu langkah menghapus dosa Jadi kalau dari tempat kita duduk Menuju ke masjid Dari rumah kita Menuju ke masjid dari kantor kita menuju masjid itu ada berapa puluh langkah. Maka nggak usah kita hitung-hitung sih, biar biar malaikat aja yang hitung. Nah, karena kita nanti kerepotan kalau hitung-hitung langkah itu. Sekali-sekali boleh sih kalau mau hitung-hitung, tapi jangan perhitungan kepada Allah itu. Nah, itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Derajat orang beriman itu semakin tinggi Kalau dia suka ke masjid Makanya jangan diragukan Keimanan orang yang suka ke masjid Itu contoh dari Amal Saleh. Baik Sebelum kita lanjutkan Mungkin ada pertanyaan Ada pertanyaan Kalau tidak ada kita lanjutkan Kalau poinnya kan banyak 63 mau berapa kali seramah, kan, gitu, 63 poin mau berapa kali serama nah, Yang ketiga adalah takwa Jadi iman, amal soleh Kemudian yang ketiga itu takwa Ketakwaan kita kepada Allah Itu juga akan mengampunkan dosa kita Takwa itu artinya memelihara diri dari siksa Allah Dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga bahkan dimanapun seseorang itu berada. Jadi bertakwa kepada Allah itu harus kita tunjukkan bukan hanya di masjid tapi di mana saja kita berada. Nabi pernah berpesan kepada sahabat yaitu sahabat Mu'az bin Jabal. Waktu itu Mu'az bin Jabal Mau berdakwah ke Yaman Sebelum Berangkat Nabi berpesan Kepada Mu'az bin Jabal itu Kita killah Haythuma kuntah Wa adbi'is sayyiatal Hasanata tangguha Wa khalikin nasa Bi'uluhin hasanin Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan Ikutilah keburukan dengan kebaikan Maksudnya Dulu saya berbuat buruk sama dia Saya ingin menutupi keburukan saya itu Dengan cara saya berbuat baik sekarang kepadanya Itu namanya Berbuat buruk Ditutupi dengan kebaikan. Maka ia dapat menghapusnya sehingga orang tidak lagi mempersoalkan keburukan yang kita lakukan dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kenapa e, bertakwa? Karena takwa itu kita tahu akan membuat manusia menjadi mulia. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah" Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana kamu kalau bertakwa kepada Allah itu akan diberikan furqan furqan itu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah itu kalau orang bertakwa dia tidak suka menyamarkan antara yang benar dengan yang salah Terutama yang salah disamar-samarkan jadi benar Apalagi kalau sudah mendapatkan legalitas hukum di hadapan manusia Kadang-kadang orang merasa benar karena mendapat legalitas hukum Padahal kalau di mata Allah ya tetap salah, dia tidak akan menjadi samar Kalau berzina salah ya tetap salah Zina itu dosa yang besar Ya tetap gak benar, gak halal Meskipun Udah bayar Kan ada orang Untuk berzina dengan cara Membayar, apakah dengan cara Membayar kemudian menjadi halal? Tidak Dia halal dengan akad nikah Bukan dengan bayar Jangan karena merasa udah bayar Kemudian jadi halal Orang bertakwa dia diberikan kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana batin. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah. Keinginan untuk semakin memantapkan ketakwaan membuat seseorang semakin baik. Dan ini akan membuat Allah memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang terdahulu, yang sudah ditinggalkannya. Bukan yang mau dikerjakan, bukan yang sudah ditinggalkan. Dulu dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Sekarang dia mau menunjukkan ketakwaan kepada Allah, maka dengan ketakwaannya kepada Allah itu kesalahan kesalahan yang lalu secara otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Di dalam surat Al Ahzab ayat 70 sampai 71 dikatakan, ayat orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu Amalan-amalanmu Dan mengampuni bagimu Dosa-dosaamu dosa -dosaamu. Jadi dengan ketakwaan kepada Allah Maka dosa-dosa itu Akan diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ampunan Allah Diberikan kepada orang yang bertakwa Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 28. Hai orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada kamu. Dua bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dan dia mengampuni kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Jadi sudah sangat jelas Bahawa ketakwaan kepada Allah Akan membuat manusia Akan diampuni Itu sebabnya Setiap manusia disuruh bertakwa Diperintah oleh Allah Untuk bertakwa Sehingga Ada ayat Yang tidak pakai Ya ayuhan lazina amanu Hai orang yang beriman tetapi ada ayat yang menggunakan kata ya ayyuhan nas hai manusia secara keseluruhan hai manusia diserukan oleh Allah hai manusia ya ayyuhan nas taqū rabbakumul ladzī khalaqakum min nafsin wāhidah hai orang yang hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan seterusnya di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya e, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Satu orang. Kalau tidak, yang terakhir kita bahas Yaitu bertaubat Orang akan diampuni oleh Allah Apabila dia bertaubat Taubat itu artinya ar-rujuk Ar-rujuk Ar-rujuk itu artinya kembali Ada istilah talak Talak itu cerai Dengan talak orang jadi jauh Habis jauh, nyesel Lalu mau kembali, namanya Rujuk Dosa membuat kita Jauh dengan Allah Kembali kepada Allah dengan Taubat Kalau kita bertaubat Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani Atta ibu minat Kaman la zambalahu Orang yang bertaubat Dari dosanya, seperti orang yang Tidak menyandang dosa kemarin dia berdosa, sekarang dia bertaubat. Dia seperti orang yang sudah tidak ada dosanya lagi. Itu kalau orang bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat itu. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Dan membersihkan dirinya. Nah, itu begitu. Jadi, yang keempat ini adalah taubat. Jadi, kita simpulkan kalau kita mau mendapatkan ampunan dari Allah, yang kita bahas hari ini, yang pertama adalah beriman. Yang kedua, beramal yang saleh. Iman, amal saleh itu sesuatu yang tidak boleh kita pisah-pisah Dalam kehidupan kita ini Kita juga harus bertaubat Agar kita bisa mendapatkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bertakwa Jadi imam al-saleh Bertakwa dan Bertaubat kepada-Nya. kepadanya Insyaallah kapan-kapan Bisa kita sambung Nanti bisa dibaca di dalam Buku ini Baik, right, saya kira demikian kajian kita pada siang ini Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam